Komis Darlun senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi juga bisa Anda di beberapa stasiun radio daerah di antaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Mega 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Pakengon dan Radio Kluter 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 10 September 2021 bersama saya Ardian Syah. Sudah kita awali berita pagi ini dari Biren bersama laporan Newsman Dini Tris. Identitas kerangka mayat yang ditemukan di sebuah kebun di gampung Padang Kasap, Pelimbang Kabupaten Biren pada Senin 6 September 2021 lalu akhirnya terungkap. Korban yakni Rahmat Mauli, 17 tahun asal Gampung Merbu, Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren, yang hilang sejak Rabu 28 Juli 2021. Kerangka tersebut telah dijemput pihak keluarga dari RSUD Dr. Fauzi Biren untuk dikebumikan Kamis kemarin. Ketua PMI Ranting Makmur Faisal Ali mengatakan pihak keluarga menjemput kerangka jenazah korban di rumah sakit sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dibawa pulang ke rumah duka di desa Merbo dan dikebumikan di pemakaman umum gampung tersebut Ratusan orang mulai melayat ke rumah korban saat beberapa keluarga sudah berangkat ke Biren menjemput kerangka jenazah tersebut Sementara Kapolres Biren AKBP Mike Hardi Wirapraja melalui anggotanya mengatakan jenazah korban diserah terimakan kepada keluarga untuk dibawa pulang ke, ke kediamannya Petugas kamar mayat, Tereus Ude mengeluarkan jenazah sudah dalam peti jenazah. Kemudian dinaikkan ke dalam ambulan dan dibawa pulang ke Makmur Biren. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan mengumpulkan barang bukti dan memintai keterangan saksi. Korban adalah siswa kelas 2 SMA Negeri 1, Pesangan Siblah Krung. Kepergian korban membuat duka mendalam bagi keluarganya. Semua anggota keluarga tampak sedih. Sementara ayah korban bernama Mukhtaruddin terduduk lesu melihat jenazah anaknya. Bahkan ia tidak sanggup berbicara. Dengan raut muka sedih, Mukhtaruddin hanya berbicara singkat membenarkan korban adalah anaknya. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun. Setelah dari Biren, kali ini kita ke Banda Aceh bersama laporan Subur Dhani. Empat nelayan dibawa umur asal Aceh Timur yang selama ini ditahan di Thailand dipulangkan Kamis kemarin. Mereka merupakan bagian dari 32 orang nelayan Aceh yang ditangkap aparat keamanan Thailand di perairan antara Pulau Yai dan Pulau Phuket di lepas pantai Pangah pada tanggal 9 April 2021. Anggota DPR Adapil Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaki mengatakan dirinya mendapat balasan surat dari Songkla terkait perkembangan advokasi 32 orang nelayan Aceh Timur di Thailand. Iskandar juga mengaku mendapat tembusan surat Pihak Kemenlu dari Sekjen Panglima Laut Aceh terkait empat nelayan masih di bawah umur yang dibebaskan dan dipulangkan. Keempatnya yakni M. Hidayatullah, 17 tahun, Muliadi, 18 tahun, Muslim Maulana, 18 tahun, dan Jamian, 17 tahun. Mereka semua asal Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Sementara sisanya, 28 nelayan dewasa harus menjalani proses hukuman di Thailand. Dari persidangan virtual pada 4 Agustus, 2021 ke 28 nelayan dewasa lainnya dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Perikanan Komersial Tenaga Kerjaan dan Imigrasi. Nahkoda mendapat ponis 500.000 ribu baht sedangkan nelayan lainnya 300.000 ribu baht. Dalam penjelasan kepada Jaksa, para nelayan mengaku tidak memiliki uang sehingga akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Iskandar menambahkan nelayan Aceh yang diproses hukum di Thailand dilaporkan tertangkap bersama barang bukti ikan hasil tangkapan dan alat penangkap ikan. Ia berharap semua pihak harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah yang selalu dihadapi nelayan Aceh. Sebab mereka kerap bermasalah melewati batas wilayah negara tetangga. Darulun setelah dari bandar Aceh kali ini kita ke Loks bersama laporan Saiful Bahri. Kejaksaan Negeri Loksemawe menahan gesik Gampung Payabili, Kecamatan Muara II Loksmawe berinisial MS 31 tahun Kamis kemarin. MS sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan korupsi dan penyimpangan terhadap dana anggaran pendapatan belanja Gampung 2020 desa setempat. Kasih intel Kejaksaan Negeri Loksemawe, Miftahudin mengatakan penahanan geci MS dilakukan dari Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Loksmawe. Penyidik sengaja melakukan penahanan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Mipta Hudin menyebut MS selaku Kepala Desa Gampung Payabili diduga melakukan korupsi penyimpangan dana anggaran pendapatan belanja Gampung 2020. Adapun dugaan penyimpangan dimaksud antara lain proyek rehab rumah du'afa tidak sesuai anggaran, Pemasangan lampu penerang jalan tidak sesuai dan pengadaan sepeda motor gampung menggunakan nama pribadi keSI atau tersangka. Selain itu, pajak dipungut namun tidak disetorkan oleh tersangka. Terakhir, penyalahgunaan dan nasil penganggaran 2020 dilakukan tersangka MS. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Loksmame dalam kasus ini terdapat kerugian keuangan negara Rp305 juta. Rupiah. Zdarlun, zlal dari, dari Lok Smawe, kita ke Aceh Besar, bersama laporan Misran Asri. Satu orang meninggal terlintas truk di kawasan Gunung Paro Simpang, Selawut Desa Layun, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar, kemarin. Korban meninggal adalah muvki islami 20 tahun, mahasiswa asal desa Lata Ayah, Kecamatan Simelucud, Kabupaten Simelu. Sementara seorang rekannya kritis. Kapolsek Lepung Ibda Husni mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, muvki islami sedang mengendarai mahafixen BL 4886 VA bersama rekannya Dayu Ahmad, 21 tahun. Korban melaju dari Aceh Barat menuju Bandar Aceh. Tiba di lokasi kejadian di kawasan Gunung Paro, Simpang, Selawut, Desa Layin, Lepung, Kabupaten Aceh Besar, korban diperkirakan terkejut melihat truk teronton melaju dari arah berlawanan. Selain itu, kondisi jalan dalam keadaan licin karena hujan. Tepat di posisi jalan menikung, korban diduga melakukan pengereman mendadak dengan rem depan hingga sepeda motor terjatuh. Saat itulah, Mufki Islami bersama sepeda motornya dilindas ban belakang truk. Akibatnya, Mufki Islami meninggal di lokasi kejadian setelah mengalami luka fatal di bagian kepala akibat dilindas truk. Sementara temannya diduga melompat dari sepeda motor untuk menyelamatkan diri dan ikut terseret hingga kritis. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit lakalantas Polres Aceh Besar. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah lun, sekarang kita beralih ke informasi nasional. Dalam rangkaian agenda kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Tarto berkesempatan meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat umum dan anak usia 12 hingga 17 tahun di Sekolah Sutomo 1 di Kota Medan Kamis kemarin. Menko Erlangga mengatakan pelaksanaan vaksinasi yang merupakan hasil kerjasama dengan tim medis TNI-AD dan TNI-AL ini menargetkan 1.200 orang penerima vaksin. Dengan menggunakan vaksin Sinovac, pelaksanaan vaksinasi didukung oleh 6 tim vaksinator. Antusias peserta vaksin di Sekolah Sutomo ini menunjukkan keinginan besar anak-anak untuk segera mengikuti sekolah secara tatap muka. Menutup agenda kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara masih di Medan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Gahartarto didampingi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan dan UMKM, M. Rudi Salahuddin kembali bertemu dan berbincang dengan peserta program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja telah membawa banyak manfaat terutama dalam masa pandemi saat ini khususnya untuk membantu para pengusaha UMKM yang ingin meningkatkan keahlian sekaligus mendapatkan tambahan modal dari insentif kartu prakerja. Selain itu juga untuk mereka yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19. Sudahlah, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, Cina beri bantuan 442 miliar ke Afghanistan saat Taliban berkuasa merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Pemerintah Cina berkomitmen memberikan bantuan senilai 31 juta dolar Singapura atau 442 miliar untuk Afghanistan yang kini dikuasai kelompok Taliban. Bantuan yang diberikan Cina merupakan makanan, pasokan musim dingin, obat-obatan dan vaksin Covid-19. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunyin mengatakan keputusan ini diumumkan dalam pertemuan pertama para menteri luar negeri dari negara-negara anggota Afghanistan. Menlu Cina Wang Yi menurut laporan kantor berita Xinhua juga mengumumkan bahwa otoritas Cina akan mendonasikan 3 juta dosis vaksin corona ke Afghanistan dalam kelompok pertama. Tidak disebutkan lebih lanjut kapan donasi vaksin akan dikirimkan ke Afghanistan. Para pemimpin Cina berulang kali menyatakan negaranya akan membagikan vaksin corona kepada dunia, khususnya untuk negara berpendapatan rendah. Sejumlah pejabat Cina sebelumnya berjanji bahwa Afganistan akan masuk ke dalam daftar negara yang mendapat akses prioritas. Wang juga menyebut Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya jauh lebih berkewajiban dari negara manapun untuk memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan usai penarikan tentara Amerika Serikat dari Afghanistan dan pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban Amerika Serikat seharusnya mengambil tanggung jawab mereka di negara itu dengan membantu memastikan pembangunan dan stabilitas dari newsroom serami Tanjung perma di batas kota demikian informasi pagi edisi Jumat 10 September 2021.